やいにぶぎにばや、Blackanganini can pamrentan Sudan Amburadul c o r u p t i o n Rajalela Buru Buru Padamiskin Susa Pangkuta, Napalagi Jakarta Sudan Kan UMRAJAZUM b n j a n j i Janji, Janji Yapugimanamrekanademo Akirnya, d e m o k a n Bisa a j a di Tungangi Belum tentu buruh itu yang membakar-bakar, atau dia provokasi, nah ini sebetulnya tanggung jawab pemerintah, pemerintah harus ke depannya harus benar-benar ngurusin rakyatnya, jangan ngurusin yang g a n g g a dan partai saja, ya itu pendapat saya Pak Terima kasih Pak Aziz, ada penelpon selanjutnya Pak Gilbert, halo Ya selamat siang Pak Ya s i l a k a n Pak Kalau tindakan anarki itu dimana-mana tidak diperbolehkan, ya kan 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち n 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち d 私たちは、私 Itu aja, makasih Ada p e n e l p o n lagi, halo Pak Edo Ya, silahkan Pak Itu memang kalau demo Itu selalu ada yang menunggangi Itu sudah bukan、uh, rahasia lagi Jadi orang-orang memang keuntungan p r e m a n p r e m a n i t Untuk e a h i t dikirakan oleh orang-orang tertentu s e l a m a saya di Jakarta juga kelihatan sekali Demo di mahasiswa dia ikut menunggangi Untuk kepentingan kelompok tertentu keuntungannya sendiri Dan maksudkan Dia yang m e n u n a n g itu harus ditangkap y a n g di Jawa Tengah itu juga orang-orang yang kurang perhatikan demo, tapi yang Ternyata di situ banyak preman-preman e e yang dari Jakarta, ya, dari tempat lain gitu. Nah, ini yang harus ditangkap, karena ini s e b u m dia rusuh. Nah, kemudian masalah yang b u r u k itu, contoh Jawa Timur itu, ya, apa namanya?、Uh, upah itu ya ikut gubernur、uh, memberikan keputusan bagi Jawa Timur Jakarta. Itu bagus, bisa ditantang oleh orang lain gitu. k e l e v i s i k e l e v i s i lain. Terima kasih.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 3ポイントは3ポイン3ポイ t トは3ポイ0トは3ポイントは3ポイントは3ポイントは3ポイントは3ポイントは3ポポイトは3ポイントは3ポイントは3ポイントは3ポイントは3ポポイトは3ポイントは3ポイントは3ポイイントは3ポは3ポイ アニアス i ーマニアやディフォンジョーカン、タピーセンスジャニア、イニシャキシュサー、アメリカいア、ティラフォンキャナタンカー、タメンジュワナガラジット、イトアシャバリマカシー。 パパ、サンジア、デルン、キタサンディ、マラシ。パパ、サロ Buruh sudah lama menderita Sudah lama menjadi orang miskin Inginlah hidup yang enak m e n u n t u t supaya、ayah. Supaya hidup layak Bukan enak、itu. Nah kalau tuntutannya tidak didengar Ya akhirnya b i k u l a h Siapa yang harus disalahkan Banyak juga Pusahaan-pusahan yang menggaji Karyawannya itu di bawah u m m Terima kasih Pak Abbas Ada Bapak Valentino Selamat sore, Pak Ya, silakan, Pak Ya, d i c u r u t a banyak rakyat yang kecewa pada pengusaha Nah, krismon itu disebabkan m l i h a p a Salah satu, ini p e m i c n y a h u t a n g pengusaha, kan Yang turut ambil-ambil Sampai e a ikut m e n e r i t a Oke, terima kasih, Pak Terima kasih, Pak Palendino Halo, Pak Aryo Halo, selamat sore Silakan, Pak Uh, saya pikir n gak g ada yang salah, cuman ini g a j i n y a terlalu rendah dan nilai uangnya itu merosot. Jadi kebutuhannya kurang, ya pasti aja. Orang marah, orang lapar, gimana? Selamat sore. Terima kasih Pak Ario. Pak Rohiman, halo. h Sore Pak. Ya, silakan Pak. Ya, ini kalau masalah demo buruh ini kebanyakan masalah komunikasi. Ya, memang、e, perlu komunikasi yang baik antara pengusaha dan buruh. Dan satu hal, kalau berunding sama buruh itu tidak gampang. Karena mereka itu di belakangnya punya LSM, Serikat Buruh, dan sebagainya. Dan biasanya mereka itu mau menang sendiri. Jadi jangan pengusaha juga disalahkan. Karena dia pakai HRD sudah 30 tahun lebih. Saya tahu persis cara-cara、e, e, berunding sama buruh ini. Jadi yang penting sebetulnya ada kesehatan dari p e m e i n t a l s e i m a k a Terima kasih Pak Rohimad.